Assalamualaikum Sudarlun, berita malam medisi hari ini Minggu 10 Juni 2018 dibacakan Ardiansyah. Satu unit rumah di desa Panteperak, kecamatan Susu terbakar. Pencari jernang di pedalaman Blank Poroh jenip temukan kerangka manusia. Yara harus berurusan dengan polda Aceh setelah kibarkan bendera bintang bulan. Ikuti juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Seram BFM.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 Kebakaran terjadi pukul 8.00 waktu Indonesia Barat menyebabkan seluruh isi rumah milik Endah 55 tahun, janda empat orang anak tersebut ludes terbakar. Koordinator Tagana Abdiaya Sri Gusman mengatakan dugaan penyebab kebakaran akibat sisa api kayu masak. Api cepat membesar karena konstruksi bangunan terbuat dari kayu. Dua unit mobil pemadam berusaha memadamkan api yang turut dibantu warga. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut. Wakil Bupati Abdiya Muslizar MT meninjau lokasi kebakaran di desa Pantai Perak, Kecamatan Susu Wakil Bupati mengatakan bantuan masa panik yang diberikan sebagai bentuk perhatian pemerintah pada warga yang tertimpa musibah. Garlun 3 dari 11 penumpang dan sopir mobil penumpang jenis minibus merek Kia masih menjalani perawatan di rumah sakit Teku Pekan. Petugas medis di rumah sakit Tegu Pekan mengatakan dari tiga korban yang luka masih dirawat, dua di antaranya adalah penumpang mobil yaitu Fitria Maulida, 17 tahun, pelajar asal desa Busung, kecamatan Tepah Tengah, Kabupaten Simelu, karena cedera di bagian kepala dan luka lecet di beberapa bagian tubuh. Kemudian Sri Rahayu, 19 tahun, asal desa Busung, kecamatan Tepah Tengah, Simelu, yang mengalami luka di dalam perut. Satu korban lagi masih dirawat adalah sopir mobil Kia, yaitu Zahwil, 25 tahun, warga tengah pelumat Kecamatan Labuhan Haji Timur, Kabupaten Aceh Selatan. Korban mengalami luka parah di bagian kepala ketika mobil yang dikemudikannya menabrak keras bagian belakang truck call diesel BL1905C yang mengangkut muatan tanah timbun. Petugas medis menjelaskan dari 9 korban yang telah meninggalkan rumah sakit Tegu Pekan pada Sabtu sore, dua diantaranya pulang atas permintaan sendiri meskipun sebenarnya masih harus menjalani perawatan. Darulun Ketua Ayasan Advokat Rakyat Aceh atau Yara Safaruddin SH harus berurusan dengan pihak Polda Aceh setelah mengibarkan bendera bintang bulan di depan kantor Yara minggu pagi. Saparudin mengibarkan bintang bulan sekitar pukul 09.00 waktu Indonesia Barat di kantor Yara di Jalan Pelangi, Gampung Kramat Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh. Bendera bintang bulan dikibarkan berdampingan dengan bendera merah putih namun sedikit lebih rendah. Saparudin juga mengunggah sejumlah foto pengibaran bendera bintang bulan tersebut ke akun Facebooknya. Namun beberapa saat lalu beredar kabar bahwa sejumlah aparat kepolisian dan TNI mendatangi kantor Yara meminta Safaruddin menurunkan bendera tersebut. Bendera yang sempat berkibar 30 menit itu akhirnya diturunkan aparat. Ia juga dikabarkan telah dibawa ke Polda Aceh untuk diperiksa. Safaruddin membenarkan telah diboyong ke Polda Aceh. Menurut keterangannya, polisi akan menginterogasi dirinya terkait pengebaran bendera bintang bulan yang ia kibarkan tersebut. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Darlun tiga orang pencari jernang di pedalaman Blangporo, Jenip sabtu kemarin menemukan kerangka manusia yang diduga korban tindak kekerasan. Temuan tersebut dilaporkan ke Polsek jenip dan PMI Ranting Jenib. Irwandi, Ketua PMI Ranting Jenib, mengatakan, awalnya ada tiga orang warga Jenib yang mencari jernang di pedalaman pada sabtu kemarin. Tiba di sana, mereka melihat kerangka pada suatu tempat. Kemudian M Yusuf, 56 tahun salah seorang pencari jerang pulang ke Jenip memberitahukan penemuan tersebut ke Polsek dan PMI. Usai mendapat laporan ada temuan kerangka manusia, tim PMI Jenip dan Polsek bersama warga dan Basar Nasbiren berangkat ke lokasi yang berjarak 21 km jalan Banda Aceh Medan. Mereka di mereka tiba Sabtu malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat dan mendapatkan kerangka manusia di hutan kawasan tersebut. Kerangka tersebut kemudian dibawa pulang ke Biren minggu pagi. Kemudian tim Polsek Jenip dan tim dari Polres Biren melakukan identifikasi pada kerangka yang ditemukan di kawasan pedalaman desa Blank Poro Jenip. Kasatreskrim Polres Biren Ibturizki Adrian mengatakan kerangka diperkirakan berjenis kelamin laki-laki. Namun kerangka tidak utuh lagi di mana bagian jari dan kaki tangan yang hilang diperkirakan meninggal sekitar 40 hari lalu. Sejalun 7 orang yang diduga terlibat pungutan liar diamankan Polres Deli Serdang dari Madrasah Aliyah atau MAN Lubuk Pakam Cumat siang. Kuaduga kasus ini berkaitan dengan seleksi penerimaan siswa baru. Penangkapan ini dilakukan saat ketujuh pelaku masih berada di dalam lingkungan sekolah. Prosesnya cukup berjalan singkat. Pa para pelaku langsung dibawa polisi menggunakan empat mobil ke Polres Deli Serdang. Sumber-sumber menyebutkan ketujuhnya merupakan guru dan pegawai administrasi sekolah. Kasat reskrim Polres di Liserdang AKP Ruzi Guzman mengatakan penangkapan ini berkaitan dengan penghutan liar terhadap calon siswa. Namun karena pemeriksaan sedang dilakukan, ia tidak merinci identitas dan peran masing-masing. Menurutnya selain memeriksa tujuh pelaku, penyidik saat ini juga memintai keterangan beberapa saksi termasuk kepala sekolah Man Lubuk Pakam. Pemeriksaan ini untuk menelusuri pelaku yang mengotaki kejahatan tersebut. Sudarulun seorang wanita yang bekerja sebagai pemijat tradisional ditemukan tewas di pantai Pijar Kusu Ibu Tiara, Jalan Amir Hamzah, Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara, Minggu pagi. Kuadugaan korban yang teridentifikasi sebagai Lisa, 40 tahun, warga Jalan Ekarasmi Medan Johor, tewas dibunuh. Kabupaten Humas Polda, Sumatera Utara, KBP Tatan Dirsan Admaja mengatakan jasad korban ditemukan oleh tetangganya pukul 7.30 waktu Indonesia Barat dalam kondisi bersimbah darah dan mengenaskan. Awalnya tetangga korban mencurigai melihat lampu di kiosnya yang masih hidup. Ketika dicek ternyata korban sudah meninggal dengan kondisi yang tidak wajar. Polsek Medan Barat yang mengusut kasus ini sudah memintai keterangan tiga saksi. Namun polisi belum menyimpulkan motif pembunuhan tersebut. Sementara warga di sekitar lokasi kejadian meyakini pembunuhan tersebut dilakukan oleh pelanggan korban sendiri. Jasad korban saat ini telah dievakuasi ke rumah sakit Bayangkara Medan. Dari showroom Sramitanjung Permayeskian berita malam edisi Minggu 10 Juni 2018.